Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Nabiyina wasayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'am bi ihsanin ilayumiddin Para pemirsa Raja TV, para pendengar di Raja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun anda berada, Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala yang pertemuan kita kembali dalam kajian ilmiah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat menjadikan kita sebagai orang-orang yang mampu untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat ini kepada masyarakat dan menjadikan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang kita ilmu yang Allah berikan kepada kita semuanya Amin ya rabbi alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik hingga di kiamat. Para pemirsa, para pendengar dan kaum muslimin dimanapun anda berada. Pada kajian yang telah lalu Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Bab yang kedua dari buku ini Bab yang kedua Berisi kaedah-kaedah besar Dalam fikih Islam Kita sudah membahas Enam kaedah besar Dalam fikih Islam Ya, Yang pertama kaedah Innamal amalu bin niyat Semua amalan tergantung niatnya Kemudian kaedah Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Bahwa kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Kemudian yang ketiga, al-yaqin la yazulu bis Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Kemudian yang keempat, ad yuzal atau la darara wa Kita tidak boleh mendatangkan mudarat kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Kemudian yang kelima, al-'adatu muhakkamah. Adat bisa dijadikan sebagai standar hukum. Kemudian yang keenam, i'malul kalam aula min ihmalihi. Menjadikan sebuah kalimat atau kata mempunyai konsekuensi hukum, mempunyai makna itu lebih didahulukan daripada menjadikannya tak bermakna atau tidak mempunyai konsekuensi hukum, ya. Inilah kaidah-kaidah besar dalam fikih Islam yang banyak sekali ya cabang-cabangnya dan banyak sekali masalah-masalah yang dicakup oleh kaidah-kaidah tersebut. Pada kajian kali ini kita akan memasuki kaidah-kaidah yang lafalnya dijelaskan oleh nas. Lafalnya atau redaksinya diambil dari nas ya yang kebanyakan adalah nas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui ya bahwa memang kaidah fikih ini ada yang berasal dari nas ya benar-benar redaksinya itu diambil dari nas ada yang berasal dari kesimpulan dari sebuah nas nasnya panjang tapi disimpulkan dalam kata-kata yang ringkas, ada yang dari ijtihadnya para ulama, ya para ulama ketika melihat banyak masalah-masalah yang hukumnya ya sama, mereka menyimpulkan sebuah kaidah untuk e, standar masalah-masalah yang e, semakna dengan masalah-masalah yang disebutkan oleh para fukaha sehingga dari ijtihad tersebut ya mereka menyimpulkan suatu kesimpulan yang berupa kaidah fikih ya. <tuh> Inilah tiga macam eh fikih dilihat dari sumbernya ya. Dan kita di bab ketiga ini akan membahas beberapa kaidah yang redaksinya diambil langsung dari nas sebuah dalil ya dari redaksi sebuah dalil. Kaedah yang pertama yang disebutkan di dalam buku ini adalah kaedah laisa li'airiqin dzalimin haqqun. Keringat yang zalim itu tidak mempunyai hak sama sekali. Ya. Tidak ada hak sama sekali bagi keringat yang zalim. Ya. Maksudnya Keringat yang zalim adalah orang yang zalim atau usaha yang zalim. Ya. Orang yang zalim atau usaha yang Menzalimi orang lain, ya, itu tidak mempunyai hak sama sekali untuk diberikan upah. Ya. Asal dari keedah ini adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Ini merupakan ya sekaligus dalil dari kaidah ini. Dari Sa'id Ibn Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda "Man ahya ardan maytah Fahiyalahu hiya lahu wa laysa li'irqin zalimin haqqun." Barang siapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan itu jadi miliknya Ya, barang siapa yang menghidupkan lahan mati, maka itu jadi miliknya Lahan mati di sini maksudnya adalah lahan yang tidak dipunyai oleh seorang pun Ya, misalnya lahan yang ada di hutan ya, apabila hutan tersebut yang bukan termasuk hutan lindung ya dan tidak ada pemiliknya sama sekali ya kemudian ada orang yang e, mengolah lahan yang ada di hutan tersebut ya maka itu jadi miliknya ya atau di padang pasir ya di padang pasir ya yang e, kemungkinan besar tidak ada pemiliknya ya maka ketika orang tersebut ya mengolah lahannya maka itu jadi jadi miliknya ya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini man ahya ardan Maitah fa lahu ya barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati maka itu jadi miliknya wa laisa li'irqin zalimin haqqun ya inilah redaksi kaedah yang akan kita bahas dari hadis ini tidak ada hak bagi keringat yang zalim ya tidak ada hak bagi keringat yang zalim baik ini asal dari kaidah ini dan sekaligus dalil untuk kaidah ini ada hadis yang kedua yang menguatkan makna kaidah ini. Ya, dan ini menjadi dalil yang kedua bagi kaidah ini. Hadis tersebut diriwayatkan dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair mengatakan فلقدخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن الرجلين اختصر ما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم dan telah mengabarkan kepadaku orang yang mengabarkan hadis ini kepadaku bahwa ada dua orang yang melaporkan permusuhan mereka kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم غرس احدهما نخلا في ارض الاخر permasalahannya adalah ada salah seorang yang memanfaatkan tanah orang lain dengan menanam pohon kurma di tanah tersebut faqada li sahibil ard bi ardih Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan bahawa tanah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Wa Amar Rasulah Nakhli Ayyu Khrijah Nakhlahu Minha dan memerintahkan kepada orang yang menanam pohon korma tersebut di tanah orang itu untuk mengeluarkan pohon kurmanya dari tanah itu Qal fa laqad ra'aytuhā fa laqad ra'aytuhā wa innahā latudrabu bil fuūsi wa innahā lanakhlun ummun hattā ukhrijat minhā Ya perawi mengatakan sungguh saya melihat pangkal pohon itu ditebangi dari akal dari akarnya dengan cangkul, ya. Padahal pohon itu ya sudah besar, ya pohon korma yang ditanam sudah besar. Tapi karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang menanam pohon korma ya tanpa izin kepada pemilik tanahnya, ya untuk mengeluarkan pohon kormanya dari tanahnya, maka orang tersebut ya terpaksa harus mengeluarkan pohon kormanya tersebut. Walaupun kormanya sudah besar, ya, dia harus mencangkulnya, ya, dan mengeluarkan pohon tersebut dari tanahnya, dari tanah orang yang eh, memilikinya. Sehingga dikeluarkan dari tanah itu, ya. Inilah yang menjadi kewajiban bagi orang yang menggosop, ya, orang yang mengambil Hak milik orang lain tanpa seizin. Ya. Orang ini sudah bersusah payah ya, untuk menanam pohon di tanah tersebut. Ya. Tapi usaha tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Leisa -apa. leairkan ya. ya. zalimin hakun. Tidak ada hak bagi keringat yang zalim. Tidak ada hak bagi orang yang berusaha tapi usahanya tersebut dengan kezaliman. Di antara yang menunjukkan kaidah ini dan ini dalil ketiga dalil ketiga dari hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rafi ibn Khadij, radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabni Haritha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada Bani Haritha, fira'azar'an fi ardi Zuhair, maka beliau pun melihat ada tanaman di atas tanahnya Zuhair. Ya, fakal ma'ahsan azar al Zuhair. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengatakan betapa bagusnya tanaman Zuhair ini. Ya, maka para sahabat mengatakan Alaih Salih Dhuhair. Tanaman tersebut bukan miliknya Dhuhair. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menimpali perkataan mereka dengan mengatakan Alaih Sa'ar Dhuhair. Bukankah ini tanahnya Dhuhair? Mereka mengatakan Bala. Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tanahnya Zuhair. Walakinahu zar'u fulan. Akan tetapi tanaman yang ditanam di atasnya adalah tanamannya si fulan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, Fakhudu zar'akum." Ambillah tanaman kalian itu. Waruddu ruddu 'alaihin nafaqah." Dan kembalikan kepada si fulan nafkahnya, ya. Jadi tanaman yang ada di tanahnya zuhair bisa diambil oleh zuhair, tapi zuhair harus menanggung nafkahnya, ya, biaya yang dikeluarkan oleh si penanam, ya, untuk eh, menanam tanaman tersebut di atas tanahnya zuhair. Eh, dimisalkan ya kita bisa jelaskan lebih jelas permasalahan ini dengan dengan permisalan ya misalnya si A mengambil tanahnya sekaligus tanamannya e, si A ya pemilik tanah Avan si A pemilik tanah lalu si B mengambil paksa dengan cara yang zalim tanah tersebut lalu menanami pohon mangga di atasnya sampai sudah membesar dan menjadi bagus, berbuah, bisa berbuah dengan buah yang bagus. Maka kalau si A ingin mengambil kembali tanahnya, maka dia bisa melakukan ya atau memilih memiliki dua pilihan. Ya. Si A punya tanah. Si B mengambil paksa tanahnya si A dan menanaminya dengan pohon mangga. Sampai pohon mangganya besar dan bisa berbuah. Ketika keadaannya demikian, si A punya dua pilihan. Ya, si A yang memiliki tanah punya dua pilihan. Ya, sekarang keadaannya si A adalah orang yang dizalimi. Karena tanah dia dirampas oleh si B. Tanah dia dikuasai oleh si B tanpa kerelaannya si A. Ya. Apabila hakim memutuskan, ya, untuk si A maka si A punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, si A bisa mengambil tanahnya sekaligus tanamannya, ya, bisa mengambil tanahnya sekaligus tanaman yang ditanam oleh si B akan tetapi dia harus memberikan kepada si B biaya perawatan dan bibit mangga yang dia keluarkan ya. Ini hak yang diberikan oleh syariat ya kepada si kepada si A yang memiliki tanah yang dizalimi oleh si B ya. Yang terkadang, ya seseorang yang punya tanah dan tanahnya di yang tanahnya dikuasai oleh orang lain tanpa si izinnya, ya eh, terkadang dia ketika melihat ya hasilnya bagus, ya dia ingin memiliki eh, pohon tersebut yang ditanam di atasnya, ya maka boleh bagi dia untuk memiliki pohon tersebut, ya tapi harus dengan memberikan ganti rugi kepada si si penggosa atau di dalam kasus ini adalah si B ya biaya perawatannya berapa dia harus ganti ya bibitnya dia beli berapa dia harus ganti ya sehingga dengan eh, menggantinya maka itu menjadi milik si A yang memiliki tanah atau pilihan yang kedua ya apabila si B tidak menginginkannya Ya, si A menginginkan tan tanaman, ya. Si B tidak mau. Enak saja sekarang tanamannya sudah bagus, mau dimiliki oleh pemilik tanah. E, bagaimana e, solusinya? Solusinya silahkan si B untuk mengambil pohonnya. Ya, silahkan si B mengambil pohonnya dan si B bertanggung jawab untuk membayar sewa tanah. Ya. Ini solusi yang adil dalam syariat Islam, ya. Karena si B untuk membesarkan pohonnya tersebut, ya, dia eh, harus menggunakan tanah. Dan tanah tersebut adalah milik si A. Sehingga kalau dia ingin mengambil, ya, pohon mangga yang sekarang sudah bagus tersebut dari tanah si A, maka dia harus ya menanggung biaya sewa tanah selama Pohon tersebut hidup di atas tanahnya si A, ya. Kemudian ada tanggungan lagi. Apabila tanah tersebut menjadi rusak, ya, karena ulah si B, maka si B juga harus menanggung kerusakan itu, ya, memperbaiki tanahnya kembali atau memberikan ganti rugi, ya. Inilah solusi dalam syariat Islam yang sangat adil, ya. Tidak ada yang dirugikan di sini, ya. Apabila si A menginginkan Tanaman tersebut yang sudah bagus ya untuk dimiliki maka dia punya pilihan ya bisa memiliki tanaman tersebut yang sudah ditanam di atas tanahnya kemudian memberikan ganti rugi kepada si B yang menanamnya ya ganti rugi di sini adalah ganti rugi e, berupa e, penggantian e, biaya perawatan dan penggantian e, biaya benih ya. atau kalau B tidak mau ya karena B mungkin juga melihat tanamannya bagus sekali ya. kalau saya pindah di tempat lain juga akan seperti itu ya maka syariat tidak memaksa si B untuk menyerahkan e, tanamannya tidak ya silahkan diambil tanahnya e, Affon silahkan diambil pohonnya diambil pohonnya tapi si B ini ya dia punya tanggungan tanggungan yang pertama adalah membayar sewa tanah tersebut tanggungan yang kedua adalah eh, menanggung kerusakan yang diakibatkan oleh oleh ulah dia menanam tanaman di atas tanah si si a ya ini menunjukkan bahwa syariat Islam ini adalah syariat yang adil ya dan syariat Islam ya menghormati hak kepemilikan eh, manusia ya apabila sebuah harta Atau sebuah barang Sudah dimiliki oleh seseorang Maka syariat Islam melindungi hak milik tersebut ya. Jangan sampai eh, Hak milik tersebut ditalimi oleh Orang lain ya. Inilah eh, tingginya eh, Kemuliaan Islam ya. eh, Sangat memperhatikan Hak setiap Pihak yang eh, Ada dalam suatu Masalah, ya. tidak ada yang ditalimi Dan tidak ada yang membalimi. Jadi e, kedudukan kaedah ini, kaedah ini menempati kedudukan yang sangat penting berkaitan dengan hak kepemilikan seseorang. Di mana kalau ada yang mengambilnya secara paksa dan memanfaatnya, memanfaatkannya tanpa keribaaan pemiliknya maka dia harus mengembalikannya kepada pemiliknya tersebut. Kalau tidak, maka bisa diambil secara paksa. Meskipun harus dengan kerugian dari pihak yang merampasnya. Termasuk di antara penerapan dari kaidah ini ya. Kaidah ini punya penerapan yang sangat sangat banyak ya di antaranya adalah Haramnya mengambil dan memanfaatkan hak milik orang lain kecuali atas kerelaannya, ya. Apapun hak milik tersebut ya. Misalnya ada orang yang eh, merampas motor orang lain, ya. Orang yang merampas motor orang lain, ya. Maka ini adalah kezaliman. Ini adalah tadzliman. Apabila orang tersebut ya merampas motor orang lain, ya kemudian orang tersebut ya menggunakannya untuk sesuatu yang mendatangkan keuntungan, ya maka keuntungan tersebut milik siapa? Keuntungan tersebut milik pemilik motor. Wa ya. laisa liairkin zalimin hakun dan keringat yang zalim itu tidak memiliki hak sama sekali. Begitu pula misalnya ya mengambil tanah orang lain, ya. Mengambil tanah orang lain, ya. Ini tidak dibolehkan sama sekali. Ya, ini kezaliman terhadap hak milik orang lain. Dan ini banyak terjadi di tanah persawahan. Banyak terjadi di tanah persawahan Ada orang-orang yang memang Sengaja menggeser Tanah orang lain yang ada Di sampingnya Agar dia mendapatkan Tanah yang melebihi Tanah miliknya yang sesungguhnya Ya Jadi eh, Batasnya Digeser oleh dia Misalnya yang harusnya panjangnya tanah dia Itu 10 meter ya dia geser. Ya, sedikit-sedikit gesernya ya. 10 meter ya digeser menjadi 10 meter koma 3. Nanti satu bulan lagi digeser menjadi 10 meter koma 5. Kemudian Satu bulan berikutnya digeser lagi, ya. Akhirnya bisa menjadi 11 meter, bisa menjadi 12 meter, bisa menjadi 13 meter, ya. Dikalikan dengan lebarnya dengan demikian dia akan mendapatkan Manfaat Dengan bertambahnya jumlah Meter tanahnya ya Ini adalah kezaliman Yang sangat besar Dan syariat Islam mengancam orang-orang yang Yang demikian ya. Di antara ancaman yang datang dari syariat Dari orang-orang yang menguasai Atau mengambil Tanah milik orang lain menjadi tanahnya Adalah Hadith Nabi Muhammad SAW Men akhada shibran minal ard zulman fainnahu yutawakuhu yaumal qiyamah min sabi aradin ya barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah secara zalim maka dia akan dikalungkan oleh Allah ya pada hari kiamat nanti beserta tujuh lapis bumi ya beserta tujuh lapis bumi ya tidak hanya lapisan yang pertama saja tapi lapisan yang kedua, lapisan yang ketiga, lapisan yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh ikut semuanya. Ya, menjadi eh, beban bagi dia pada hari kiamat itu, ya. Ini merupakan ancaman yang sangat eh, berat dan menakutkan, ya. Ini menunjukkan ya bahwa dosa ini adalah dosa besar, ya. Karena ada ancaman khususnya Ya. Makanya jangan sampai ya kita eh, menzalimi tanah orang lain dengan mengambilnya ya secara zalim. Walaupun dia tidak merasakan hal itu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang kita lakukan ya. Maka jangan sampai kita eh, melakukan hal ini Apa gunanya ya kita menambah 1 meter, 2 meter, 3 meter tanah ya kali misalnya kali lebarnya tapi nantinya tanah tersebut ya malah akan menjadi eh, sebab kita disiksa di akhirat yang sangat lama ya maka eh, ini sangat merugikan kita ya. apalagi tambahan dari tanah tersebut tidak tidak akan memberikan hasil yang signifikan ya Men, me, tidak akan menghasilkan tambahan yang signifikan dari hasil sebelumnya ya tapi dosanya sangat besar ya dan sangat menakutkan, sangat memberatkan kita di hari akhir. Maka jangan sampai ya kita melakukan dosa besar ini. Kemudian eh, yang kedua, ya, dari penerapan kaidah ini ya, bahwa barang siapa yang memanfaatkan barang atau tanah orang lain baik dengan tanaman ataupun bangunan ataupun yang lainnya tanpa seizin pemiliknya, lalu se pemilik tanah ingin mengambil tanahnya kembali Maka tanah sekaligus tanaman atau bangunan itu menjadi milik yang punya tanah. Akan tetapi dia wajib membayar biaya tanaman atau bangunan tersebut. Ya, ini apabila si pemilik tanah menginginkan. Ya, kalau si pemilik tanah tidak menginginkan, maka silahkan yang membangun atau yang menanam tanaman di atas tanah orang lain untuk mengambilnya. Ya, dan ini berat. Ya, ini berat bagi orang yang menguasai atau menggunakan hak milik orang lain tanpa uh, izin. Ya, dan ini banyak terjadi di masyarakat. Ya, ada orang yang dia membangun sebuah bangunan di tanah milik orang lain. Ya, ketika membangun pemilik tanahnya sudah membuat kesepakatan, mungkin hanya setahun saja ya, atau lima tahun saja. Setelah lima tahun ternyata orang tersebut ya tidak mau pindah. Maka ini masuk dalam kaidah ini. Laisa li'irqin zalimin haqqun, ya. Tidak ada hak bagi e, keringat yang zalim, ya. Setelah lima tahun maka bangunan tersebut harus dihilangkan kalau si pemilik tanah tidak menginginkannya. Atau kalau si pemilik tanah menginginkannya, maka pemilik tanah memberikan ganti rugi, ya. Ini ya sebuah keadilan yang sangat adil yang dibawakan oleh syariat Islam ya karena memang ya itu sesuai dengan perjanjian hanya lima tahun saja ya setelah lima tahun maka si pemilik tanah berhak menentukan pilihan bisa dengan ya tidak menghendaki ada bangunan sama sekali atau ya, ya menginginkan bangunan tersebut tapi dengan eh, memberikan ganti rugi, ya, atau memberikan e, e, harga dari bangunan itu. Dan ini juga e, mencakup bangunan-bangunan yang dibangun di atas tanah negara. Ya, banyak sekali orang-orang ya yang membangun rumah, atau ruko, atau warung, ya, di atas tanah milik negara, ya. Ini bukan tanah dia, tapi itu adalah tanah negara. Ya makanya ketika negara menginginkan, ya maka dia harus menanggung konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Ya konsekuensinya misalnya negara tidak menginginkan bangunannya, maka dia harus memindah bangunan tersebut. Ya. Tidak bisa ya dia bersikeras untuk mempertahankan ya eh, perbuatannya atau mempertahankan bangunannya di atas tanah itu ya itu bukan hak dia ya itu hak negara ya sehingga apabila negara pada suatu keadaan atau suatu waktu menginginkan hal tersebut maka ya yang membangun bangunan di atas tanah itu ya silahkan untuk memindahkan bangunannya ke tempat lain ya atau kalau tidak bisa dipindahkan maka apa boleh buat ya bangunan harus dirusak ya kalau dia ingin mengambil Misalnya batu batanya, mengambil besinya, mengambil keramiknya, mengambil kacanya, ya bagian-bagian dari bangunan tersebut silahkan, ya. Tapi dia ya tidak berhak untuk uh, tetap di situ apabila uh, negara sudah menginginkan tanah tersebut untuk digunakan uh, sebagai fasilitas umum atau untuk kesejahteraan uh, masyarakat, ya, luas. Hadis. Yang menunjukkan hal ini, ya, adalah hadis dari Rafe' ibn Khadid, ya, hadis dari Rafe' ibn Khadid yang sudah kita sebutkan tadi, ya, Rafe' ibn Khadid, radhiyallahu anhu dia mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara'a fi ardi kaumin bi gairi idhnih, lahu laisalahu min al zara'in shay' walahu nafqutuhu, ya." barang siapa yang menanam di atas tanah orang lain tanpa seizin orang tersebut ya maka dia tidak punya hak dari pohon itu dan orang tersebut ya orang tersebut mendapatkan hak nafkahnya ya ganti rugi ya ini tentunya ya apabila pemilik tanah Menginginkan tanaman tersebut ya. Apabila tidak ya, Maka yang menanam ya, Memiliki hak untuk mengambilnya Kemudian eh, hadis yang kita sebutkan tadi ya, Menunjukkan ya, bahwa barang siapa yang pertama kali Menggarap lahan mati tanpa pemilik Maka dia menjadi Pemiliknya, ya. Misalnya ada lahan mati, tidak ada yang memanfaatkan sama sekali, dan tidak ada pemiliknya. Maka orang yang menghidupkan lahan tersebut dengan mengolahnya atau mendirikan bangunan di atasnya, ya, e, maka dialah yang berhak untuk memiliki e, tanah tersebut. Ya, manahyam ardon meita fahu lahu ya, fahia fahia lahu. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati atau lahan yang mati Maka itu menjadi miliknya Inilah eh, kaedah yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini Ya, Intinya kaedah ini eh, berhubungan dengan hak milik orang yang harus kita hormati Hak milik orang yang harus kita jaga ya jangan sampai kita mendzalimi hak milik orang lain ya ya apabila ada seseorang yang mendzalimi hak milik orang lain ya maka dia harus menanggung resikonya ya dan dia tidak punya hak dari usaha atau keringat yang dikeluarkannya ya karena keringat tersebut ya tidaklah menghasilkan suatu keuntungan atau faedah Kecuali dari jalan jalan kezaliman, ya, dan kezaliman itu ada hukumannya, baik hukuman dunia maupun hukuman akhirat. Dan Alhamdulillah Islam sudah memberikan solusi yang sangat adil dari masalah ini, ya. Demikian para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh kaum Muslimin dimanapun anda berada. Kajian ini, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkaih ilmu kita Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita Untuk bisa mengamalkan ilmu kita dalam kehidupan kita Wallahu ta'ala a'lam Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'am bi ihsanin ila yomid din Walhamdulillahi rabbil alamin Namun Ustaz Jazakallah khairan barakallahu fiqh Ustaz Atas materi yang saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini dan khawatir Assalamu'alaikum Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab Bagi anda yang ingin bertanya Secara langsung anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 Dan untuk anda yang bertanya melalui pesan singkat di 0819-896543 Nah untuk yang pertama kami angkat melalui layanan telepon di 021-823-6543 Ya silakan. Ya silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Umu Abdurrahman di Tanggerang Ustaz ya, silakan Umu Abdurrahman Ini Ustaz mengenai Hisaban yang mudah itu Yang dimaksud hisaban yang mudah itu Yang seperti apa ya Ustaz? Hisaban yang mudah Itu saja Umu Abdurrahman cukup Hisaban yang mudah doa yang Allahumma hasibni hisaban yashiro Ya, ya Allah hisablah aku dengan hisaban yang mudah apa yang dimaksud dengan hisaban yang mudah itu ya Ustaz? Ya tep cukup ibu terima, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh enam. Pada Ustaz kami persilakan. Iya <hums> e, ini pertanyaan di luar tema ya yang mudah-mudahan jawabannya bermanfaat ya e, hisab yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah hisab yang tidak dipersulit oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau seseorang ya sudah dipersulit hisapnya Maka dia tidak akan eh, selamat dari eh, dosa Selamat dari siksa Ya karena ketika eh, hisapnya dipersulit eh, di, Diperlihatkan keburukan-keburukan Dan tidak diampuni ya keburukan-keburukan tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka tentunya seorang hamba pasti punya eh, dosa Ya dan apabila dosa-dosa tersebut ya ditampakkan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya tidak ada yang diampuni, ya maka jelas ya akhirnya hamba tersebut akan masuk ke neraka. Ya berbeza dengan orang yang dimudahkan hisapnya. Ya maksud dimudahkan hisapnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak terlalu mempermasalahkan kesalahan-kesalahan ya, dia. Ya apabila ada dosa-dosa maka Allah Subhanahu eh, Wa Taala mengampuni dosa-dosa tersebut. Ya. Ini yang dimaksud dengan e, mudahnya hisap seorang hamba. Allah memudahkannya. Allah tidak terlalu mempermasalahkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hamba tersebut ketika dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena mungkin hamba tersebut ya dulu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan hisapnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mungkin ya. Seorang hamba tersebut mempunyai banyak amalan yang yang apabila ditimbang ya, maka amalan kebaikan yang sangat banyak tersebut ya bisa mengalahkan ya keburukan-keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba sehingga akhirnya keburukan tersebut tertutupi oleh amal-amal baiknya. Ya. Ini yang dimaksud dengan hisab yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Namun Ustaz, Jazakallah Khairan Ustaz Barakallahu Fik Atas jawaban yang telah diberikan Demikianlah jawaban untuk Ummu Abdurrahman di Tanggerang Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar Khotol Istama Azan, Ya Allah Yakum Masih kami buka sesi interaktif Soal jawab Bagi anda yang bertanya silakan menghubungi di 021 823 -6543. Dan kami masih mengangkat pertanyaan melalui Telepon di 021-823-6543 Silahkan Ya silakan, ya, silakan. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Dengan ibu Ani di jati -jati. Maaf ibu, agak dikeraskan soalannya, kurang jelas. Dengan ibu Ani di jati -jati. Ya silakan ibu Ani. Ibu Ani. Begini ustadz, uh, ada tanah warisan ya. Warisan itu ada pohonnya. Jadi pohon itu berbuah, Ustaz Nah, nah pohon itu Buahnya itu Jatuh gitu, Ustaz Nah, itu buahnya-buahnya Gak dipenuhi untuk dimakan, Ustaz Kalau gak untuk dimakan gitu. Dari pohon tanah warisan itu, Ibu? Ya, ada pohon mangsa Iya, warisan kami jadi belum dipecah-pecah di antara kami hmm. karena masih ada prosesnya itu Ustaz. Iya. Baik, terima kasih, Bu. Kalau sih, keputusannya yang belum turun dari Pemerintah ya. Iya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Cukup jelas satu untuk mendengar pertanyaannya, Ustaz? Iya, silakan, Ustaz. <tuh> iya, eh pertanyaannya adalah e, apabila eh tanah warisan belum dibagi, Kemudian di tanah warisan tersebut ada pohon yang berbuah dan pohon yang berbuah tersebut, ya kadang-kadang buahnya ya jatuh. Ya, bolehkah orang-orang eh, yang mempunyai hak terhadap tanah tersebut atau ahli warisnya untuk mengambil eh, buah yang jatuh tersebut? Atau mungkin orang lain? Ya, pertama yang harus kita lihat ya, apakah tanah tersebut ya tanah yang Mempunyai, e, mempunyai pagar ataukah tidak? Ya, kalau tanah tersebut tidak punya pagar, ya, maka ada hadis khusus yang menjelaskan hal ini. Tanah tersebut tidak punya pagar, ya, sehingga apa? Orang bebas berlalu lalang e, melewati tanah tersebut, ya. Orang bebas masuk, ya, e, untuk berteduh misalnya, ya, karena tidak adanya e, pagar. Maka kalau tanah tersebut ya tidak ada pagar, maka orang bisa mengambil pohonnya, e, mengambil buah dari pohon tersebut. Bahkan buah-buah yang tidak jatuh, buah-buah yang ada di pohon tersebut bisa diambil oleh orang yang berlalu-lang di situ, ya, ya dengan catatan ya tidak dibawa pergi, ya, tapi dimakan di di situ. Ya, ini ada hadis khusus yang menjelaskan hal ini ya karena tidak ada pagarnya, ya karena tidak ada pagarnya. <tuh> Kalau sudah ada pagarnya, ya maka itu menunjukkan bahwa tidak boleh kita masuk ke dalam tanah itu, ya sehingga eh, konsekuensinya kita tidak boleh mengambil eh, buah yang jatuh di eh, tanah tersebut dan tidak boleh mengambil buah yang ada di pohonnya, ya. Kalau misalnya Ya buah tersebut sudah di dalam pagar, tapi buah tersebut ya jatuhnya di luar pagar. Buah tersebut jatuhnya di luar pagar, ya tidak di dalam bakar. Maka ini juga eh, hukumnya sama dengan yang pertama. Boleh kita mengambilnya karena apa? Karena buah tersebut jatuhnya di luar pagar. Ya boleh, boleh bagi orang yang berlalu-lalang apabila mendapatkan buah tersebut ya jatuh di luar pagar untuk mengambilnya ya karena sebenarnya ya buah tersebut ya tidak punya hak untuk e, ada di tanah yang bukan miliknya misalnya buah tersebut misalnya pohonnya ya pohonnya e, daunnya sampai ke jalan daunnya sampai ke jalan sebenarnya dia tidak punya hak dengan jalan tersebut yang dimiliki secara pribadi tidak punya hak, ya. sehingga apabila ada e, buah yang jatuh di jalan maka setiap orang berhak untuk e, mengambilnya karena itu memang hak umum, ya e, ini e, yang berkaitan dengan dengan orang lain atau e, ahli warisnya, ya e, ini umum kaitannya umum. Bagaimana? Apabila buah tersebut jatuh di tanah yang sudah dipagari dan jatuhnya di dalam pagar, ya. apakah ahli waris ya berhak ya semuanya berhak untuk mengambilnya, ataukah tidak? Ya tentunya ya kita harus melihat ya bahwa ini masih hak bersama ya ini masih hak bersama kita harus melihat ya apakah buah tersebut itu sesuatu yang rameh menurut kebanyakan manusia ataukah tidak ini yang pertama yang harus kita lihat buah yang rameh maksudnya tidak dipedulikan oleh banyak orang ya misalnya buah eh, buah yang kecil ya misalnya seperti buah eh, jambu ya jambu air misalnya kalau misalnya keluar apa jatuh satu ya ini sesuatu yang menurut pandangan umum adalah sesuatu yang remeh ya sesuatu yang remeh sehingga apabila ada yang jatuh ya orang tidak akan menuntut orang lain untuk e, buah yang remeh tersebut kalau buahnya remeh seperti ini maka yang jatuh dibolehkan untuk diambil ya dibolehkan untuk diambil oleh e, mereka yang berhak untuk mengambilnya dari ahli warisnya, karena ini remeh. Ya. Kalau buahnya buah yang berharga dan sedikit, ya sulit untuk mendapatkan buah tersebut. Ya, misalnya buah durian misalnya, mahal. Ya, durian ada yang sampai e, 4 juta, ada yang sampai lebih dari itu, ada yang sampai setengah juta. Ya, ini bukan sesuatu yang sepele, ya, bukan sesuatu yang diremehkan oleh e, orang lain. Ya, maka ketika kita ambil, ya mungkin mungkin ya kita eh, kita umpamakan kita termasuk dari ahli waris yang berhak dengan tanah ini maka kini harus eh, mengambil eh, persetujuan atau izin dari semua yang berhak untuk eh, mendapatkan eh, tanah tersebut ya semua ahli waris ya bisa diwakili atau intinya semua ahli waris harus tahu bahwa eh, si Fulan dari seorang ahli waris ya mengambil buah ini ya atau kalau ada orang lain ya ingin mengambilnya dia harus ya izin kepada semua orang ketika ada yang tidak mengizinkan maka eh, tidak boleh diambil ya maka tidak boleh untuk diambil ya karena eh, ini milik bersama masih milik bersama masih milik semua ahli waris ya ini jawaban dari pertanyaan tersebut ya yang pertama kesimpulannya ya, kalau buah tersebut di tanah yang bukan berpagar ya, tidak ada pagarnya tanah tersebut ya. Hanya diketahui batasan-batasannya saja tapi tidak ada pagarnya sehingga semua orang ya bisa ke tanah tersebut. Maka yang seperti ini buahnya bisa diambil oleh siapapun yang berlalu lalang di tempat itu ya. Karena eh, ada Hadis khusus atau dalil khusus dalam masalah masalah ini. Kemudian yang kedua, apabila ada pagarnya dan buah tersebut jatuhnya di luar pagar, ini juga demikian, ya. Ini diboleh diambil oleh siapapun, ya, baik ahli waris ataupun masyarakat umum. Kemudian apabila ya e, buah tersebut jatuh di dalam pagar, ya, dan buah tersebut buah yang sepele, e, buah yang remeh, tidak terlalu dipermasalahkan apabila diambil oleh salah seorang ahli warisnya mereka yang berhak dengan tanah tersebut mereka silahkan diambil tidak ada masalah ya karena pada umumnya orang tidak mempermasalahkan hal tersebut ya kemudian keadaan yang keempat apabila buahnya eh, ini bukan buah yang murah bukan buah yang diremehkan buah yang mahal ya maka ini harus izin ya karena kalau buah tersebut diambil ya maka akan banyak orang yang eh, tidak rela dengan hal tersebut ya karena Eh, mahalnya buah itu ya dan alangkah baiknya eh, apabila misalnya ada kesepakatan di antara ahli waris tersebut untuk eh, eh, bagaimana dan siapa yang berhak untuk memanfaatkan buah yang jatuh ya misalnya digilir ya pertama yang berjatuh misalnya ada yang jatuh ya digilir jadi ada lima orang berarti dikiner secara urut atau dikocok ya diundi siapa yang berhak mendapatkannya ya. ini untuk ee, menghindari adanya kezaliman ya di antara mereka wallahu aalam Namasat sat barakallahu fikum sat atas jabatannya demikianlah untuk ibu Ani dan ikhwatallislam azanillahu wa yakum masih dalam segmen interaktif soal jawab dan kami angkat berikutnya mulai telepon kembali di 021 0218236543 ya silakan ya ya silakan eh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa Bapak dan di mana dengan Bapak Ing di Paket. Dengan Pak Ing ya. Mm -hmm. Ya silakan Pak Ing. Mau nanya. Ya silakan Pak Ing. Terkait masalah pohon buah itu Pak. Ia. Ya. Pohon buah punya saya itu ada di tanah saya. Tapi sebagian itu dahannya itu ada yang ke tanah orang lain. Mm -hmm terus itu buahnya itu gimana itu pak? Saya mohon solusinya pak. Baik, terima kasih pak Ing atas pertanyaannya. Cukup pak Ing ya. Ya terima kasih yang warahmatullahi wabarakatuh. Nama kepada Ustad kami persilakan. Iya, kalau misalnya ya kita punya eh, pohon dan dahannya sampai ke tanah orang lain, ya maka kita lihat orang tersebut ya apakah orang tersebut ya tidak e, protes dengan adanya dahan e, pohon kita yang sampai ke dia maka kalau dia tidak protes ya maka kita berhak untuk memanfaatkan buah-buah e, yang keluar dari e, dahan yang ada di tanah milik orang lain ya tapi kalau misalnya orangnya protes ya maka kita ada dua pilihan ya pilihan yang pertama ya kita eh, mengatakan kepada orang tersebut silahkan apabila ada buah yang ada di dahan tersebut yang sampai ke tanah dia untuk dia ambil ya kalau dia misalnya tidak rela dengan hal tersebut karena eh, yang dia permasalahkan bukan eh, pohonnya eh, bukan buahnya yang dia permasalahkan adalah banyaknya dahan yang sampai mengotori tanah dia ya maka kita tidak punya pilihan lain kecuali memotong dahan tersebut ya yang mengganggu tanah dia ya eh, ini tidak ada eh, pilihan lain kecuali ini ya kalau misalnya dia tidak mempermasalahkan sama sekali maka itu petunjuk ya bahwa dia rela eh, sebagian tanahnya ya, kita gunakan eh, untuk tempat dahan kita ya sehingga tidak menjadi masalah sama sekali ya kita eh, harus memperhatikan hal ini ya kalau <tuh> Eh, tetangga kita ya tidak mempermasalahkannya maka alhamdulillah berarti kita boleh memanfaatkan eh, hasil dari dahan tersebut. Kalau tetangga kita mempermasalahkannya maka eh, pilihannya dua tadi, ya eh, meminta izin kepada tetangga untuk dah agar dahannya tetap, ya tapi tetangga tersebut diberikan eh, misalnya bagian, ya. Seperti misalnya buahnya banyak, ya sehingga buah yang ada di dahan tersebut silakan diambil. Kalau misalnya dia tidak rela, ya maka tidak ada pilihan lain kecuali dengan memotongnya sehingga dahan kita tidak menghalimi eh, hak milik orang lain. Ya, Allahu Akbar. Nah, Mustat Zakalah Haresat Barakalah Fik. Demikianlah jemputan Pak Ing. Mudah-mudahan Pak Ing bisa mem memahami jawapan yang telah diberikan dan qotalul islam azanillahu wa iyakum kami mohon maaf kajian kita diupan pada hari ini sampai di sini dan sebelum kita akhiri kita akan simak ikhtitam yang akan disampaikan oleh ustaz Mustofa uh, dari hafizallahu taala kepada beliau kami persilakan untuk menyampaikan ikhtitam. Wa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimush Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kajian kaidah fikih ya. kali ini. Ya, intinya bahwa kaidah yang kita bahas adalah membahas tentang orang yang mendzalimi orang lain, ya, maka dia tidak punya hak dari hasil kezaliman dia, ya. Sebagaimana Kaedah yang kita bahas ya, yang redaksinya diambil dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, leiza leairkin zalimin haqqun ya, keringat yang zalim tidak punya hak sama sekali ya, tidak ada hak sama sekali bagi keringat yang zalim ya, dan kaedah ini menunjukkan ya betapa tingginya kemuliaan Islam dalam menjaga hak milik manusia ya dan menghormati hak milik tersebut ya. betapa tingginya Islam dalam menjaga keadilan ya di antara manusia ya. inilah Islam yang sangat sempurna sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku telah rela agama Islam ini sebagai agama kalian Inilah agama yang e, sangat sempurna Dan harusnya kita bangga dengan agama ini Ya, Demikian e, kami akhiri kajian ini Dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh